Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahi rahmani rahim. Kumorohatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may illallah wahdahu la syarika واشروا ان محمدا عبد هو رسوله ولا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا وازدنا بعظمتك وبكرامتك وببركتك علم يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبة. و عمل متقبل ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين. Selanjutkan mustalah al hadith yang Pekan kemarin atau atau hari Senin kemarin kita telah membahas tentang uh, hadith doaif hadith atau pengamalan hadith doaif perbedaan pandangan para ulama berkaitan dengan pengamalan hadis dhaif ada yang mengatakan boleh mengamalkannya secara mutlak ada juga yang mengatakan boleh mengamalkan boleh mengamalkannya dengan beberapa syarat Kemarin kita baru sampai mana catatannya Mengamalkannya boleh dengan syarat yaitu mengamalkannya dalam hadis fadailul amal ya. Bukan? Udah, udah sampai situ belum? Antum sudah mencatat belum? Iya. Ya, sampai mana sekarang? Iya, tadi sampai syarat syarat ini fadailul amal. Iya. Jadi yang keempat ada jumhur ulama, jumhur ulama soal mengamalkan hadis dhaif. Jumhur ulama mengatakan Bahwasannya hadis dhaif itu boleh diamalkan di fadu'il al-amal yaitu keutamaan-keutamaan amalan Ya amalan ibadah Tetapi dengan beberapa syarat Di sini Syekh Abdul Hasan Al-Sulaimah Menyebutkan enam syarat Yang ditentukan oleh jumhur ulama Atau sebagian ulama Dalam mengamalkan hadith do'if Dalam amalan-amalan utama Atau keutamaan-keutamaan amalan yang pertama syaratnya adalah Atau kelemahan hadis tersebut Tidak uh, Lemah sekali Maksudnya Kelemahan hadis tersebut itu ringan Bukan kelemahan yang keras Bukan kelemahan yang sangat Tetapi kelemahan yang ringan Kemudian syarat kedua Sebagaimana Di kitab ini juga Mustalah ala hadith Amalan yang disebutkan itu memiliki asal dalam dalil-dalil yang sahih. Amalan nah, yang disebutkan dalam hadis dhaif untuk fadha'il a'mal atau targhib dan tarhib itu memiliki asal dalam hadis atau dalil-dalil yang sahih lainnya. Atau maknanya itu ada seragam dengan dalil-dalil lainnya yang sahih. wa'alaih. Kemudian yang ketiga, meyakini ketika beramalnya apa? Bahwasanya nabi belum tentu mengucapkan hadis tersebut, yaitu tidak meyakini bahwa nabi mengucapkan hadis dhaif tersebut. Karena dengan dhaifnya sanad hadis, yaitu menunjukkan keraguraguan yang sangat apakah nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau tidak, sehingga tidak boleh memastikan atau meyakini bahawa saya Nabi mengucapkan hadis du'if tersebut kemudian syarat yang keempat tidak dizahirkan beramal dengannya tidak dizahirkan beramal dengannya misalnya tentang Yasin, membaca surat Yasin di malam Jumat atau untuk mayit misalnya. Hadisnya dhaif. Jadi kalau memang mengikuti hadis tersebut dhaif dan tidak tidak tidak syadid dhaifnya maka dia dilarang untuk menzahirkan amalan tersebut, amalan hadis dhaif tersebut. Dan juga dia tidak mendakwahkan kepadanya. Maksudnya dia tidak menyeru untuk beramal terhadap hadis dhaif tersebut. Kenapa dia tidak boleh menyeru untuk beramal terhadap hadis doaif tersebut? Agar apa? Agar perumuman manusia itu tidak mengira ketetapan hadis tersebut sebagai hadis yang sahih. Nanti, kalau misalnya suatu amalan yang berdasarkan hadis doaif, maksudnya ada tarikh atau motivasi dari hadis doaif, kemudian dia sebarkan dan dia Ajak manusia, seru manusia untuk mengamalkannya, maka itu akan menjadikan mereka atau keumuman manusia orang-orang awam itu akan mengira hadis tersebut adalah hadis Sahih dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya, padahal tidak kan? Dikhawatirkan keumuman manusia itu meyakini sebaliknya, meyakini sebaliknya, maksudnya meyakini bahwa saja Nabi mengucapkan hadis tersebut, yang justru kenyataannya Hadis tersebut adalah hadis dhaif. Kemudian yang kelima. Hadis dhaif tersebut tidak di ranah hukum atau akidah. Hadis tersebut, hadis dhaif tersebut tidak di bidang atau ranah atau di bagian hukum atau akidah. Dan yang keenam tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat darinya. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat darinya. Seperti hadis hasan, kemudian ada hadis dhaif. Hadis hasan hadis hasan tersebut bertentangan dengan hadis dhaif. Maka wajib untuk mengamalkan atau mentarjih atau memilih hadis hasan, tidak hadis dhaif. Ya. Yeah. Itu bagi jumhur ulama yang menyatakan bolehnya apa bolehnya mengamalkan hadis dhaif untuk fadhail al-a'mal. Namun syarat-syarat tersebut itu bisa dibantah sebenarnya. Dan yang lebih kuat sebenarnya justru tidak mengamalkan hadis dhaif. Kemudian kelompok kelima atau golongan kelima di antara ulama yang melarang Mengamalkan hadif doaif yang memang doaif tanpa ada penguatan sama sekali secara mutlak. Jadi jika hadif tersebut hadif doaif memang itu dilarang untuk mengamalkannya secara mutlak. Ya. Dan Allah alam sebenarnya ini lebih menyamankan dan lebih aman dibandingkan yang lain, dibandingkan pendapat jumhur bahkan. Karena apa? Karena beramal dengan hadis doaif itu sama saja beramal dengan keraguan-raguan. Ya kan? Hadis doaif itu apa? Hadis yang meragu-ragukan antara Nabi pernah mengucapkan atau tidak. Adapun hadis maudhuh Enggak ragu lagi. Kalau hadis doaif jedan juga sudah tidak ragu lagi. Adapun hadis doaif yang doaif biasa itu juga memberikan keraguan-raguan Nabi itu mengucapkan atau tidak. Atau Zon marjuh Yaitu beramal dengan hadith du'ir Sama saja dengan beramal dengan Zon yang marjuh Prasangka yang lemah Sedangkan sebaliknya ada persangkaan Yang lebih kuat dari itu Sehingga membangun Suatu amalan Berdasarkan dengan asas yang Lemah atau pradugaan yang lemah Maka ini menunjukkan Kelemahan amalan tersebut sehingga beramal dengan hadis dhaif yang memang hanya hadis dhaif maka tidak tidak uh, layak dan terlarang kemudian hujah yang kedua bagi mereka yang melarang mengamalkan hadis dhaif bahwasanya jumhur tadi bilang bahwasanya hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan di ranah hukum ya kan tetapi ketika kita beramal dengan hadis dhaif untuk targhib misalnya motivasi itu berarti ada apa istihbab penganjuran ya kan Beramal dengan hadis dhaif misalnya misalnya hadis dhaif membaca surat Yasin untuk mayit misal Nah kalau beramal dengan membaca surat Yasin itu ya membaca surat Yasin kita beramal kemudian berdasarkan hadis yang dhaif doi biasa misalnya di dalam amalan tersebut tentu ada hukum tentu saja bagi mungkin seorang beramal tanpa hukum pasti ada hukumnya dan hukumnya apa penganjuran ya kan dianjurkan untuk membacakan mayit untuk mayit apa surat yasin berarti dalam penganjuran tersebut ada hukum dan pada penganjuran tersebut ada hukum yaitu apa mustahab dianjurkan dan hukum mustahab itu di bawahnya wajib di atasnya mubah berarti hukum sedangkan tadi jumhur ulama kontradiktif perkataannya yaitu apa bahwasanya salah satu syarat mengamalkan hadis dhaif itu tidak di ranah hukum sementara pengamalan hadis dhaif itu pasti berhukum ya iya kan di dalam hadis dhaif misalnya talqinlah Mayit kalian misalnya dengan surat yasin Atau bacakanlah surat yasin Hadith do'i Nah apa hukum membaca surat yasin untuk mayit sekarang? Kalau misalnya disebut mustahab penganjuran Maka berarti hukum Sedangkan hadith do'i tidak boleh dirana hukum Waalaikumsalam nah, Berarti di sini waalaikumsalam Bukan di mustahab saja Melainkan di bab karohah atau kemakruhan. Karena kan ada wajib, ada mustahab atau sunnah, ada juga mubah, ada juga makruh, ada juga haram Ya. Kalau misalnya hadis tersebut memotivasi seseorang, itu berarti ada apa? Ada segi mustahab. Memotivasi orang untuk melakukan. Kalau hadis tersebut memotivasi orang untuk meninggalkan, itu ada. Ada sisi apa? Makruh. Dan juga dari sisi haram dan itu hukum semua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya meninggalkan beramal dengan hadits du'if itu tergolong dalam bab sadu daro'iy. Sadu daro'iy itu menutup jalur menuju keburukan. Ya, dalam usul fikih ada sebuah atau salah satu Tarikat pendalilan yang bernama sadu daro'iy yaitu menutup hal-hal yang berakibat dengannya apa keburukan. Nah, beramal dengan hadis do’if itu akan membuka pintu keburukan nantinya. Maksudnya apa? Apa hasilnya nanti? Hasilnya orang-orang akan bermudah-mudah dengan hadis do’if dan menganggap enteng beramal dengan hadis do’if sehingga lama kelamaan mereka akan tergiur dengan hadis doirif dan tidak mengklarifikasi dan tidak mengklasifikasi hadis-hadis doirif baik doirif atau doirif jiddan atau maudurif dan itu yang terjadi kan kita sekarang dengan beramalnya orang ditariknya orang dimotivasinya orang dengan beramal dengan hadis-hadis doirif menyebabkan orang-orang apa berlemah lembut dan juga bermudah mudah dalam menghadapi hadis doirif dan mereka tidak mengklasifikasi dan juga tidak mengklarifikasinya. Sehingga hadith-hadith lu'if itu Tersebar di kalangan manusia Di kalangan masyarakat Terkenal di kalangan masyarakat Lebih terkenal daripada hadith yang sahih Dan lebih diamalkan daripada hadith yang sahih Dan itu yang terjadi Itu akibat dari apa? Akibat dari penyebaran hadith lu'if dan pengamalan terhadapnya Kemudian yang keempat bahwasanya Pembolehan Atau pembukaan pintu pengamalan hadis dhaif itu sama saja dengan menghancurkan upaya para ulama dalam mengklarifikasi dan mengklasifikasi hadis-hadis. Para ulama itu sangat menjaga kesahihan dan ketidaksahihan sanad. Mereka belajar bertahun-tahun Kemudian meringkasnya, menjama' dan meringkasnya dan meracik dan menyimpulkan. Nah sekarang kita membolehkan beramal dengan hadith do'if. Lalu apa gunanya terus? Justru nanti percuma, hampir percuma. Sebagian ulama berjuhud dan berupaya benar-benar dalam membersihkan hadith-hadith dari yang do'if dan dari yang maudhu. Tapi kemudian kita datangkan yang do'if kepada umat. Ya enggak? Dia ya, seperti orang membersihkan sesuatu dari hal-hal yang buruk. Kemudian kita ini hal-hal yang buruk. Misalnya ini meja banyak sekali. Mejanya berdebu misalnya. Akumulasi ah, sering dibersihkan. Ah, kemudian ada yang bermuda u dalam berdebu dalam hal debu membawa debu ke sini atau di sini pasir. Kemudian nggak ditutup ininya. Abis itu debu berterbangan masuk ke sini ya kan. Lalu apa gunanya upaya kita membersihkan meja-meja? Misalnya. Seperti itu juga dengan hadis du'aif jika dikemukakan pada umat. Kemudian yang kelima, apa kita sudah melaksanakan? Semua yang tertera di hadis sohih dan hadis hasan, apa kita sudah melaksanakan? Semua yang tertera di hadis sohih dan di hadis hasan sehingga kita justru menoleh ke hadis du'aif. Apa nggak cukup hadis sohih dan hadis hasan? begak ya apa enggak cukup? Atau sudah kita sudah terlalu kenyang dengan hadis sahih dan hadis hasan sehingga kita toleran dalam menyebarkan atau beramal dengan hadis-hadis dhaif. Dan itu yang lebih kuat. Kita berhati-hati dalam menyampaikan hadis dhaif. Ya, itu yang lebih kuat. Dan kita berusaha untuk tidak mengamalkan hadis dhaif. Baik jika memang ada yang menjadikan hadis dhaif sebagai motivasi itu sebenarnya tidak masalah juga Tetapi Cukuplah hadis suhih dan hadis hasan Sebagai motivasi Karena hadis yang non do'if hadis suhih dan hadis hasan Di dalamnya terdapat berkah Di dalamnya terdapat berkah Sehingga mencukupkan diri pada yang suhih dan hasan Itu lebih baik daripada Kita Berletih-letih meyakini Apa yang tertera di hadis do'if Atau kita beramal dengan hadis do'if Dan sebagainya Ya. Baik. Baik. Kemudian kita langsung ke, okay, halaman 27. Halaman 27. Ah, di sini Syekh Husein kan telah menutur, menuturkan tiga syarat Jumhur ulama membolehkan pengamalan hadis doa. Ya. Ya dengan tiga syarat. Waktu tadi kita telah menuturkan enam syarat. Alhamdulillah. Kemudian halaman 27. Berdasarkan hal ini, B dibolehkannya penyampaian hadis dhaif. Maka penyampaian hadis dhaif dalam masalah targhib dan tarhib, targhib itu memotivasi untuk melakukan, tarhib itu memotivasi untuk tidak melakukan atau meninggalkan. Dalam penyampaian hadis dhaif dalam masalah targhib dan tarhib bertujuan untuk memotivasi jiwa agar mengamalkan perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut dengan harapan memperoleh pahala yang dijanjikan. Nah kadang di dalam hadis-hadis doa'if yang menjanjikan pahala itu ada di antaranya pahala-pahala yang luar biasa. Namun kita tetap tidak boleh meyakini bahawa Rasulullah SAW mengucapkan seperti itu. Tetapi itu hanya sebagai apa? Sebagai motivasi saja. Moga-moga kita mendapatkan pahala sebagaimana yang tertera di dalam hadis doa'if tersebut. Karena kadang di dalam hadis apa? tertera sejumlah pahala yang dijanjikan. Jika dia mendapatkan pahala tersebut Yaitu pahala yang tertera dalam hadis dua'id tersebut Sebagai imbalan dari amalan Maka itulah yang diinginkan Itulah yang diharapkan oleh si pengamal Tetapi jika tidak Maka kesungguhan dia dalam beribadah Namun berdasarkan hadis dua'id Tidaklah membahayakan Dan ia pun tidak akan kehilangan Pokok pahala yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan amalan yang telah diperintahkan oleh syariat Jika hadith dua'if tersebut apa Telah ada rootnya Atau telah ada asasnya Dalam dalil-dalil lainnya yang sahih ya, Jadi bukan hadith dua'if yang amalan tersebut Baru dan independen Tidak ada penguatnya Dari segi asas amalan Dari segi asas amalan Misalnya berpuasa Atau sholat Roghoib misalnya di bulan Rajab Solat memang ada asasnya Solat ada asasnya dalam amalan Tapi ini terlalu umum Sehingga harus dikhususkan Apakah memang secara nama Solat roghoid dan karakter itu memang ada Dalam Syariat Islam Ternyata cuma ada di dalam hadis yang Do'if bahkan sebagian mengatakan maudur Nah ini do'if atau maudur Atau do'if jiddan malah Nah ini tidak boleh diamalkan sebenarnya okay. Kemudian Adapun faedah penyampaian hadis do'if dalam perkara tarhib, yaitu memotivasi manusia untuk tidak mengamalkan atau meninggalkan, adalah untuk membuat manusia lari dari perbuatan yang dilarang karena takut mendapatkan hukuman. Hukuman yang tertera dalam hadis do'if bersifat tarhib tersebut. Hal itu tidaklah membahayakan dirinya dan hukuman yang disebutkan dalam hadis tersebut juga tidak menimpanya. Karena hukuman tersebut, apa? Ya, hanya di dalam hadis buin yang tidak terjadi. Tetapi di sini ada masalah. Ingat, ya namanya pahala atau imbalan, ganjaran, kebaikan dan juga hukuman di akhirat itu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan keyakinan. Ya kan? Dengan keyakinan, dengan akidah. Apa keyakinan kita terhadap imbalan dalam amalan tersebut atau terhadap amalan tersebut? Nah, itu berkenaan dan keyakinan Sedangkan tadi Jumhur ulama mengatakan syaratnya Salah satu syaratnya adalah Tidak di ranah hukum Dan tidak di ranah akidah Tetapi ternyata berkaitan dengan Ganjaran di hari kiamat Dan juga dosa di Atau balasan dosa di hari kiamat Dan itu semua berkaitan dengan ilmu gaib Dan ilmu gaib adalah Keyakinan akidah. Berarti kontradiktif kan Kontradiktif Dan wallahualam cari yang lebih selamat. Kemudian penjelasan definisi hadis sohih lidahti. Alhamdulillah pada uh, halaman keberapa? Pada halaman uh, halaman 22 ya. Kita sudah membahas tentang sohih lidahti definisinya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil dan memiliki hafalan yang sempurna dengan sanad bersambung serta selamat dari syaz dan cacat yang berat. Berarti ada lima, lima, syarat. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang satu atau dua syarat sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang pertama adalah adalah atau keadilan. Sebelumnya telah disebutkan bahawa hadis Sahih Rijal adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil. Pertama dan memiliki hafalan yang sempurna kedua dengan sanad yang bersambung ketiga serta selamat dari syadz keempat dan selamat dari cacat yang berat sehingga membekas pada sanad hadis tersebut atau matannya yang kelima oke kemudian yang pertama al adalah keadilan adalah istiqamah atau konsistensi lurus dalam agama dan murwa baik jadi ada dua, asasnya di sini Istiqamah atau konsisten Dalam beragama Dan juga Bermuru'ah, yaitu konsisten Istiqamah dalam hal Muru'ah, nanti akan kita ketahui maksudnya. Jadi ada dua, dua syarat Atau dua rukun di sini Yang dijelaskan oleh beliau Rahimahullah, namun nanti kita akan Perluas lagi, yang pertama Istiqamah dalam agama Artinya menunaikan berbagai kewajiban dan meninggalkan berbagai keharuman Yang dapat membuat seorang menjadi fasik, Insya Allah nanti akan kita bahas Yang kedua istiqomah dalam hal muru'ah Muru'ah itu kadang dimaknai Bisa dimaknai kesantunan atau kewibawaan bisa. Artinya memiliki adab dan akhlak yang terpuji Atau dipuji manusia Serta meninggalkan adab dan akhlak yang dicela manusia Sifat adalah Yaitu sifat keadilan seorang perawi Dapat diketahui Dengan ketenaran Akan sifat keadilan yang ia miliki ya, Jadi orang-orang mengenalinya masyhur di kalangan orang-orang Bahwasannya dia memiliki sifat tersebut Misalnya para imam yang telah terkenal Akan sifat adalah seperti Malik Ahmad Al-Bukhari Dan semisalnya Demikian juga hal itu dapat diketahui Dari pernyataan tegas seorang imam hadis Yang ucapannya menjadi sandaran dalam hal ini Hal atau tentang adalah ini sebenarnya tidak sesimpel yang dijabarkan oleh Syekh Uthaymin rahimahullah Melainkan ada cukup banyak perincian dan tafsilan Yang kalau misalnya kita perluas, lebih luas lagi bisa merumitkan Namun insyaAllah akan kita ringkas dan permudah-mudahan Tentang adalah Para ulama sendiri dari Al-Hafidh Ibn Hajar Kemudian as sunani Kemudian Imam Al-Shafi'i Ibn Hibban Dan Ibn Salah Mereka memiliki definisi tersendiri Tentang, tentang Adalah Namun di sini ada yang menarik Dari definisi Atau pengenalan yang dikenalkan oleh Al-Imam Ibn Al-Salah Seorang ulema bermadhab Syafi'i Ahli hadis. Imam Ibn Salah memiliki kitab namanya Al-Muqaddimah Yang dikenal Muqaddimah Ibn Al-Salah Beliau Menyebutkan Bahawasanya adalah Itu adalah Lima perkara Adalah Ada lima perkara Yang pertama Muslim Kedua Balik Ketiga Akhir keempat selamat dari kefasikan yang ya. terakhir adalah selamat dari uh, penghancur murwa atau semacam ya bahasanya Indonesia. Kita bahas yang pertama dulu. Apakah syarat adalah itu adalah Muslim dan memang ada koi dalam baik itu koi dah Syiah atau koi yang lainnya dan juga koi dah Hadithi juga bahwasanya asal dari keislaman atau asal dari Muslim asalnya apa adalah asal dari Muslim Tabiat asal Muslim itu adalah adil ya. Sebagaimana ya, bapak. sebagaimana asal dari seorang Muslim itu adalah ahlu sunnah wal jamaah asalnya. Kalau Muslim awamnya, meskipun kadang berbuat hal yang tidak baik, namun kita generalisir sebagai ahlu sunnah wal jamaah secara umuman, karena mereka tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Jadi kita generalisir saja. Tentang Muslim syarat untuk mencapai derajat adalah salah satunya Muslim. Berarti orang kafir sudah pasti tidak ada, ya kan? Tetapi syarat adalah atau syarat Islam keislaman untuk ada adalah itu adalah syarat ketika ada ada dan bukan syarat ketika tahan mulu. Ngeri atau ada dan tahamul, hmm? nggak ngerti Coba buka, nggak tahu halaman berapa. Buka halaman 85. Ada yang namanya tahammul hadi, ada yang namanya ada al hadi. Tahammul itu artinya menerima, ah, ha? menerima hadi. Sedangkan ada artinya menyampaikan hadi. Nah syarat adil, ah syarat Islam sebagai adil itu hanya pada menyampaikan hadis bukan menerima hadis sehingga maksudnya apa akibat dari pengenalan ini apa orang atau sahabat misalnya di masa kufurnya sebelum masuk Islam pernah mendengar dari Rasulullah suatu sabdanya misalnya nah di sini tidak disyaratkan baginya untuk masuk Islam dulu sehingga sah mendengarnya tapi ketika dia mau meriwayatkan itu, syaratnya harus Islam lah tentu saja. Ngerti? Sebagaimana, ah, sebagaimana seorang sahabat yaitu Jubair. Jubair radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi s.a.w. membaca di solat al-Maghrib. Salah satu surat rakaat solat al-Maghrib. Itu surat At-Turq. Jubair pernah mendengar di masa kufurnya Jubair ya ini. Dulu waktu Nabi saw. Salat Maghrib salah satu rakaatnya membaca surat At-Tur Itu di masa musyriknya dia, beliau. Nah kemudian ketika sudah beriman, sudah masuk Islam, kemudian beliau radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada yang lain bahwasanya dia pernah mendengar dulu apa? Nabi SAW membaca surat At-Tur di surat Maghrib. Nah di sini dua-duanya sah. Dia menerima hadis tersebut. Menerima atau melihat, menyaksikan atau mendengar. Dari Nabi. Suatu hal itu sah di masa kufurnya. Dan dia meriwayatkan di masa Islamnya itu sah. Adapun misalnya dia meriwayatkan tersebut di masa Masih syiriknya itu tidak sah. Nah jadi keislaman ini adalah syarat adil itu untuk ada ketika menyampaikan hadis. Ya, ya. Begitu juga dengan balid. Seseorang yang balid mendengar periwayatan dari orang di atasnya, baik itu dari Nabi atau dari sahabat atau dari tabi'i atau yang lainnya, belum usia balid misalnya, masih kecil, namun sudah mengerti, memahami. Nah di sini dia tidak disyaratkan menerima periwayatan dia tidak disyaratkan untuk balik dulu Tidak Tapi dia boleh mendengarnya Dan dia tidak boleh meriwayatkan ketika dia masih di usia belum balik Atau ketika belum balik Adapun ketika sudah balik Dan dia muslim tentu saja Maka dia boleh meriwayatkan Mengerti? Boleh meriwayatkan Kalau Ibn Abbas Kalau kita tahu Ibn Abbas termasuk sahabat yang sangat muda kan Sangat muda Misalnya ketika Ibnu Abbas masih kecil sekali. Nah, itu mendengar atau melihat sesuatu dari Nabi misalnya. Kemudian pas beliau radhiyallahu sudah dewasa, sudah balik, beliau meriwayatkan apa yang terjadi pada masa kecilnya terhadap Nabi Nah, itu sah. Ya, itu sah. Kemudian Ibnu Salah juga mensyaratkan aqil. Yaitu berakal, lawan dari apa? Lawan dari majnun. Lawan dari Majnun Tetapi majnun itu kan ada dua macam Ada majnun Mutobak, ada majnun yang mutagoyir Juga Majnun yang mutobak atau Majnun yang mutobak Dan juga ada majnun yang mutagoyir atau mutakotir Majnun yang mutobak Itu yang memang dia Sudah Sudah sudah kehilangan kewarasan Dan Sudah menjadi tabiat Adapun pun majnun yang mutakotir yang terputus-putus ke Nah ini ada hukum tersendiri Kalau majnun yang memang menjadi tabiat Itu tidak diambil riwayatannya Tidak diterima Adapun pun majnun yang Berterputus-putus Maka itu dikala dia Siuman dari kegilaannya Sadar dari kegilaannya Itu riwayatnya bisa diterima Dengan syarat-syarat lain Masih ada syarat-syarat lain nanti <tuh> Kemudian Selamat dari kefasikan. Nah ini sebagaimana yang dituturkan oleh Syekh Uthaimin ya, itu adalah istiqomah dalam hal agama ini. Ini istiqomah dalam hal agama. Berarti bedanya kalau di sini disebutkan di ini aja, Walaupun tadi Nusolah, rohimahullah, menyebutkan tambahan tiga. Meskipun untuk yang dua pertama itu untuk yang adanya saja, yaitu ketika menyampaikan hadis. Nah, selamat dari fasik kefasikan. Itu maksudnya adalah istiqomah dalam agama. Sehingga seseorang yang terkena atau melakukan suatu kefasikan dan terus menerus dalam kefasikan tersebut dia tidak diterima periwatannya. Ya. Namun jika seseorang itu pernah melakukan fasik, pernah berbuat fasik, namun kemudian bertauhid dan cuma sekali saja misalnya. Makanya ini maklum ma manusia Manusiawi Dan diterima orang yang seperti ini Dan se tetap disebut sebagai Ya adu. Ya jadi manusia Memang tidak maksum meskipun perawi Mereka tidak, tidak maksum Sehingga selamat dari fasik Di sini bukan berarti tidak pernah Berbuat fasik sedikit pun, melainkan Bagaimanapun setiap manusia Mungkin pernah berbuat kefasikan Namun dia tidak terang-terangan Dan juga tidak Terus menerus berbuat seperti itu Kemudian Selamat dari penghancur murwah Atau kewibawaan atau kebaikan Dan sebagainya Definisi murwah itu para ulama juga Berbeda pendapat mengenainya Ada yang mengatakan bahwasanya Murwah Itu adalah Meninggalkan hal yang buruk Secara tradisi Merti, Meninggalkan Hal yang mazmum, yang buruk, yang tercela, yang tidak disukai, yang akan dicemooh, secara apa? Secara urf, secara tradisi. Ya. Nah, secara tradisi, itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Yang paling singkat definisinya. Namun perlu diketahui bahwa muru'ah itu tidak ada definisi atau istilah syar'i tertentu tentangnya. Jadi definisi muru'ah itu nisbi Relatif, berbeda antara satu ulama Dengan yang lainnya, ada perbedaan masing-masing Tetapi yang wala yang lebih adil Ada yang tadi, bahwasanya Muru'ah Dan kadang bisa dimaknai kewibawaan Atau kebaikan Itu adalah meninggalkan Apa? Meninggalkan hal yang dicela secara tradisi Nah karena tadi disebut Meninggalkan hal yang dicelas secara tradisi Ini Menunjukkan bahwasanya Hal ini muru'ah kadang bersifat relatif Berbeda dari berbagai ditinjau dari berbagai zaman Atau kondisi Atau daerah Atau personal Atau karakter atau tabiat ya kan? Misalnya dari zaman Di zaman Abu Hanifah Makan di tepi jalan itu Menghancurkan muru'ah seseorang Makan di tepi jalan Misalnya makan bubur ayam di tepi jalan Tapi pada saat itu gak ada bubur ayam seperti kita Gerobaknya juga gak seperti kita mungkin. Kemudian makan bubur ayam di pinggir jalan ah itu Sudah menghancurkan muruah Waalaikumsalam Tetapi di zaman kita biasa Bahkan tiada Seorang dari kita kecuali pernah melakukannya Benar kan? Atau mungkin sehari-hari kita melakukannya Atau mungkin kita yang jualan malam jadi perbedaan zaman Nah, kalau di zaman Abu Hanifah mungkin Orang yang seperti itu dijarah Kemudian muruahnya turun Tapi di zaman sekarang enggak Seorang ustaz pun, ustaz kabir Kadang melepas gengsinya Makan di pinggir jalan, tidak masalah Makan sodomi dan sebagainya Juga berbeda kadang di Beberapa negara ya, Kalau misalnya di Indonesia Kita Gini aja, gitu, gitu, biasa Tetapi kalau di Mesir Wah, itu dicelak sekali Kalau di Mesir, dicelak Sangat dicelak Yang memamerkan tahapnya atau sendawanya itu Wah, itu sudah menurunkan derajat harkat martabat, dan posisi jabatan yang lain Tapi di kita Justru sebaliknya Hal tersebut dipamerkan Kemudian langsung bersyukur, Alhamdulillah eh, Alhamdulillah, ya kan eh, Sebagian kita, maksudnya kita ya antum, kalau anak enggak Ya, enggak juga ya, Alhamdulillah. Apalagi di warteg-warteg itu. -warteg, ya. Dan kalau Ustadz Kabir makan di warteg, murahnya langsung turun kan biasanya. Karena apa di warteg itu banyak orang-orang yang nggak sholat, isinya pedagang-pedagang asongan, pedagang, -pedagang, pedagang somai, pedagang sol sepatu yang mana ketika ada azan mereka tidak, tidak apa, tidak mengamink, tidak, tidak menyambut, dan juga di ramu warteg itu pasti ya pada ngopi dan sebagainya kan dan juga dari segi individu kadang relatif kadang bagi kita perbuatan ini apa muruahnya melakukan perbuatan ini akan menghancurkan muruah tapi kadang bagi orang lain tidak contoh misalnya di, di kita bagi sebagian santri atau kebanyakan sebagian pesantren yang namanya minum langsung dari galonnya itu biasa, masuk galon apa sih namanya yang gini nih? Teko atau apalah gitu. Dari tempat minum gitu, bukan galon yang galon galon air gitu. Nah, minum air dari tempatnya gini, klo klo klo gitu, itu biasa. Tapi bagi kaum orang terutama di Jakarta ini di perkotaan, hal tersebut sangat tercela ya kan? Nah, jadi di sini berbeda. Kalau soal muru ah, muruah, ya. <tuh> Nah makanya Kadang ulama menjarah Perawi dari segi muru'ah Tetapi jarahnya dia Itu tidak berbekas pada ulama lain Sehingga ulama lain masih menganggapnya sebagai adil Dan jarang Maksudnya hampir hampir tidak ada bahkan Mungkin tidak ada malah Ditemukan seseorang yang keislamannya bagus Dia mustinya bagus Balik terus akil Dan dia tidak terlihat fasik. Namun kemudian ada yang menjarahnya disebabkan apa misalnya bertahak misalnya. Kemudian enggak diterima sama sekali periwayatannya. Itu enggak ada sunnah kayak gitu. Gak ada sunnah yang seperti itu. Tidak ada yang hanya sekadar muruah sedikit saja kemudian dido'ifkan, tidak. Tetapi walaupun ada itu pun jarang sekali. Sebagaimana dalam Tahsif. -tahsif. Kita lihat jilid ketiga Ada seseorang Bernama Zadhan Zadhan Bukan Ziljan Atau yang buat drambin-drambin itu ah? <laughs> Zadhan Abu Abdullah Al-Kindi Wafat pada tahun 82 Hijriah Suatu saat Shu'bah bin Al-Hajjaj Shu'bah bin Al-Hajjaj Beliau adalah seorang Ulama besar ahli hadis. Shu'bah bin Al-Hajjaj Wafat pada tahun 160 hijriah. Beliau bertanya uh, Beliau bertanya Pada seorang Gurunya Bernama Al-Hakam bin Utaibah Al-Hakam bin Utaibah wafat pada tahun 113. Beras satu generasi pada gurunya. Nah, Al-Hakam bin Utaibah di sini beliau tidak mau menerima riwayat dari Zazan al kindi Zazan al kindi itu perawi di atasnya. Ya, Zazan al kindi kemudian Al-Hakam bin Utaibah, kemudian Syu'bah. Nah, Al-Hakam bin Utaibah tidak mau menerima Riwayatnya dari Zazan. Ditanya oleh Syu'bah, malah kalian tahmil an zazan, kenapa kamu tidak mengambil apa tahmul artinya apa tahmul? Menerima periwayatan dari zazan. Kenapa? Dijawab oleh Al Hakam bin Utaibah karena kafirul kalam Zazan itu banyak omong. Nah, omong-omong. Coba, Cukup dengan banyak omong gitu Zazan Banyak omong Nah yang namanya sifat karakter banyak omong Itu kadang relatif kita menilainya Kadang misalnya Radit itu ngomongnya cepat Anak bilang banyak omong dia tuh. Tapi padahal ngomongnya cepat Dan pagi Antum biasa aja Terus Antum sering senyum pas kajian Menunjukkan apa Menunjukkan mulutnya sering terbuka Pasti banyak omong nih orang Ah, anak jarah dia Anak gak mau menerima periwatan dia Karena muruahnya kurang, misalnya ya misal, walaupun memang benar gitu kan, <laughs> misal. Nah kemudian bagi anak mungkin antum banyak omong, tapi bagi fulan antum walaupun banyak omong tetap sikoh tetap tetap adil, gitu kan? Jadi relatif hal, hal seperti ini, ya jadi uh, perihal menjarah lewat muruah itu nisbi. Ya, Nisbi Sehingga kalau misalnya Bahkan di zaman kita ini Jika ada Ustaz Fulan Menjarah Ustaz Fulan yang lain Disebabkan apa? Disebabkan Wah disebabkan Ustaz Fulan ini memiliki kajian ibu-ibu misalnya Kajian Umahat Sementara Kalau misalnya orang Ustaz yang punya kajian Umahat Itu pasti mirip dengan Ustaz-Ustaz yang di TV Karena di TV banyak kajian Umahat Nah ini jarah seperti ini, jarah muruah, untuk muruah. Dan hal yang seperti ini sifatnya relatif, belum tentu ustaz yang mempunyai kajian Umahat itu pasti hancur muruahnya atau dia tidak adil, tidak. A. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi antum insyaallah. Kita teruskan pada pekan depan insyaallah. Allahu Akbar.